Halo hai semuanya, ada saya lagi Aryan Surya, sahabat kamu dari Pagar Kehidupan Nah sekarang nih saya ingin kembali ke topik idaman kita yang ada hubungannya dengan masalah rezeki. Betul. Kalau kita bicara masalah rezeki pasti semangat ya. Semua pasti butuh rezeki. Nah bagi kamu yang sekarang ingin rezekinya mungkin berlipat ganda, kamu bisa dengarkan atau tonton video ini sampai habis. Karena kalau kamu bisa mempraktekkan apa yang akan saya katakan kali ini dengan izin Tuhan, insya Allah rezeki kamu pun menjadi rezeki yang lebih lancar dan pastinya berkah gitu ya, barokah. Oke? Okay? Rezeki, kalau kita bicara rezeki biasanya pagar kehidupan ini gak pernah ngajarin bagaimana caranya kamu bekerja keras, no Tapi yang biasanya diajarin pagar kehidupan adalah bagaimana caranya kamu memancing rezeki sampai akhirnya rezeki yang kamu punya jadi kembali kepada kamu berlipat ganda ya kan. Nah, itu juga yang akan saya bahas kali ini, bagaimana caranya kamu kalau mau praktek ya, bisa memancing rezeki dengan pancingan yang besar supaya kamu dengan izin Tuhan rezekinya bisa berlipat ganda. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang berhubungan dengan 2S. Betul, 2S. Yang pertama adalah sedekah, yang kedua adalah syukur. Tapi kali ini saya tidak akan membahas sedekah dan syukur itu dalam topik yang terpisah tapi saya justru ingin membahas bagaimana pengalaman pribadi saya bisa menjadikan sedekah saya efeknya baliknya berlipat ganda dengan mencampur, betul, mencampur syukur kepada sedekah saya Nah, bagi kamu selama ini mungkin banyak yang komplain kepada saya Mas Bro, gimana nih caranya? Kok gue udah sedekah? Tapi balasannya ada sih Namun kok tidak seheboh yang diceritakan orang ya? Ada yang salah gak sih dengan sedekah gua? Gini teman-teman Yang harus kamu sadari pertama kali Kalau semua perintah Tuhan itu punya satu kesamaan Satu kesamaannya begini Kalau kamu melaksanakan perintah Tuhan dengan benar Ada efek yang bisa langsung kamu rasakan saat itu juga Efeknya adalah kebahagiaan kalau kamu melakukan perintah Tuhan tapi kamu tidak bahagia berarti ada yang salah dengan cara kamu melakukannya Itu aja Kalau kamu sedekah penting gak sih mas bro sedekah itu harus ikhlas Saya jawab sedekah tidak harus ikhlas Ikhlas tidak ikhlas itu tidak penting Yang paling penting dengarkan baik-baik Yang paling penting bisa gak sedekah kamu syukuri Itu yang paling penting Karena kebanyakan orang sedekah seperti halnya dia naruh makanan di kulkas habis sedekah pergi Padahal bukan begitu caranya Karena kalau kamu sedekah cuma sekedar naruh duit Kamu gak merasa bahagia sama sekali Efeknya pun tidak akan double ataupun triple Tidak akan terasa besar gitu Nah sekarang Saya akan langsung menceritakan pengalaman pribadi saya Sekaligus mungkin bisa menjadi inspirasi buat kamu Yang bisa langsung kamu praktekkan. Jadi gini Saya Alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Tuhan untuk bersedekah ya jadi kalau misalnya saya bersedekah saya selalu mengatakan kalau gua bersedekah gua harus bahagia karena seperti yang tertulis di dalam Quran Tuhan tidak pernah menginginkan umatnya untuk menjadi susah kalau sampai umatnya menjadi susah itu bukan karena salah perintah Tuhan tapi karena manusianya yang lebay itu pasti ya nah begitu saya suka bersedekah alhamdulillah saya selalu mengatakan begini kalau seandainya saya sedekah harus bahagia Berarti harus ada satu hal lagi yang harus saya lakukan Supaya ketika saya sedekah itu berbahagia Bagaimana caranya? Betul Dengan menggabungkan syukur di dalamnya Nah sekarang Tanpa berbasa basi Saya akan langsung memberikan bahan praktek Yang bisa langsung kamu praktekkan saat ini juga Untuk mendapatkan hasil yang maksimal Dalam sedekah kamu Siap? Jadi begini Ketika kamu bersedekah kamu kan selalu yang namanya bersedekah itu ada bukti Misalnya, kalau kamu sedekah menggunakan ATM, ada bukti struk ATM Kalau kamu sedekah menggunakan mobile banking, ada buktinya juga bahwa kamu sudah mengirim sedekah Nah sekarang yang saya minta tolong sama kamu adalah Setiap kali kamu selesai bersedekah, ambil buktinya Kamu pandangi dan kamu lihat baik-baik bahwa kamu punya bukti kamu sudah bersedekah Nah lantas ngapain mas bro? Lantas yang harus kamu lakukan berikutnya adalah Kamu pandangi bukti tersebut dan kamu katakan dalam hati Saya bersyukur karena saya diberikan kesempatan oleh engkau ya Tuhan untuk bersedekah sejumlah berapa Kamu sebutin jumlahnya berapa Dengan sedekah ini saya bersyukur bisa meringankan beban anak yatim yang saya sedekahi Karena tidak semua orang bisa bersedekah untuk meringankan beban orang lain Terima kasih Tuhan karena saya diberikan kesempatan untuk membantu meringankan beban orang lain yang memang sedang susah Saya bersyukur karena dengan uang ini saya bisa membantu orang lain Saya berterima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Caranya begitu Jadi ketika kamu bersyukur, kamu akan merasa bahagia toh Nah ketika kamu sedekah kemudian kamu bersyukur, kamu sedekahnya pun akan ditutup dengan kebahagiaan. Itu yang paling penting. Nah ketika kamu sudah bahagia karena bersyukur, balasannya pun akan cepat datang dan besar. Karena apa? Berkah seperti yang Tuhan mau. Tuhan itu cuma pengen manusia itu bahagia. Supaya manusia bahagia, Tuhan ngasih perintah bersedekahlah, beribadahlah, ya kan... Berpuasalah Kalau ada orang yang tidak bahagia dengan perintah Tuhan Yang salah bukan perintah Tuhannya Manusianya yang salah Ya Nah itu cara saya Bagaimana cara saya menghiasi sedekah dengan syukur Supaya saya bahagia Jadi pertama Kamu temukan dulu bukti sedekah kamu Baik itu struk ATM atau apapun Nah setelah itu kamu berdoa kepada Tuhan Karena kamu sudah bisa bersedekah jadi kamu bersyukur sambil ngelihat bukti sedekah kamu Dan kamu syukuri kalau kamu sudah bisa bersedekah kepada anak yatim Atau kepada ibu dan bapak kamu Siapapun mereka, kamu syukuri dengan syukur yang saya katakan tadi Sampai kamu merasa bahagia Kalau kamu setelah bersyukur tidak bahagia Berarti kamu syukurnya kurang dalam Syukur sampai kamu merasa benar-benar berterima kasih Karena Tuhan tuh ngasih kesempatan kepada kamu Untuk menolong orang lain dengan rezeki yang kamu punya Itu Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya Mas Bro kalau gue sedekahnya enggak pakai ATM, enggak pakai mobile banking. Gue sedekahnya langsung caranya gimana? Caranya gini. Kalau kamu selama ini bersedekah, biasanya kadang-kadang nih ya, kadang-kadang kita menunggu ucapan terima kasih dari orang lain. Kamu sedekah ke ke ibu-ibu yang di tengah jalan yang kelihatan susah, kamu berharap Bu ucapin terima kasih dong. Gitu kan ya. Padahal itu salah. Yang paling benar ketika kamu menemukan subjek untuk kamu sedekahi Kamu sedekahi sambil kamu yang bilang terima kasih Kamu yang bilang terima kasih Caranya ketika kamu bersedekah kepada mereka Kamu katakan Terima kasih ya bu, saya sudah diberi kasih kesempatan untuk bersedekah Semoga ibu bisa bahagia dengan uang yang saya berikan ini Amin, terima kasih Gitu jadi selama ini kan kamu mengharapkan terima kasih dari orang yang kamu sedekahi sekarang dibalik Kamu yang mengucapkan terima kasih dulu ketika kamu bersedekah Karena memang gak semua orang loh dikasih kesempatan untuk bersedekah Coba deh kamu praktekkan kamu bayangin aja dulu Kamu ketemu orang susah Kamu sedekah dengan harta yang kamu cintai Ketika kamu kasih ke dia Kamu bilang Pak atau Bu Makasih ya Terima kasih Saya sudah dikasih kesempatan Buat membantu Ibu atau Bapak Saya bersyukur banget Bu Sudah bisa bantu Bapak atau Ibu Semoga uang saya berguna ya Buat Bapak atau Ibu Terima kasih Terima kasih Abis itu kamu pergi Rasanya gimana juga Pasti lebih bahagia Pasti lebih happy Dada kamu rasanya penuh dengan sukacita. Cobain deh dan percaya atau enggak, kalau kamu sudah ngelakuin ini, kalau kamu sudah membalut sedekah kamu dengan syukur, enggak usah lama keajaiban akan terjadi. Kuncinya cuma satu. Jangan pernah mengeluh, itu aja. Saya selalu bilang, musuh balasan sedekah dan syukur itu cuma satu, teman-teman. Mengeluh. Kalau kamu sudah sedekah, tahan diri supaya tidak mengeluh. Kalau kamu sudah bersyukur, terus bersyukur supaya mengeluh itu tidak ada kesempatan buat keluar gitu dari mulut kamu. Oke, okay? jadi saya minta tolong kamu praktekkan ini semua dan lihat hasilnya dalam waktu seminggu ke depan aja kamu laporkan hasilnya di bagian komentar di youtube ini supaya banyak teman-teman kamu, orang-orang di sekitar kamu bisa terinspirasi untuk bisa berbahagia ketika mereka melakukan perintah Tuhan itu aja, oke? Okay? kamu lakukan apa yang saya katakan tadi dan lihat hasilnya dan jangan lupa kalau kamu berkelimpahan terus bantu orang lain, karena semakin kamu membantu orang lain dengan perasaan bahagia, di situ keajaiban akan terus datang ke dalam hidup kamu yang lebih besar. Oke? Okay? Praktikan dan lihat hasilnya. Saya Aryan Surya, sahabat kamu dari Pagar Kehidupan. Keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.